Bapak Rudi, selamat siang. Komentarannya nih Pak. Ya, pihak bandara harus media, menyediakan bus-bus shuttle dari kapal ke luar.、Mm -hmm. Jumlahnya ya agak banyak juga. Mesti、mm -hmm. disediakan. Oke.、Okay. Itu saja ya. Oke,、okay, baik. Terima kasih Pak Rudi. Bapak Naris, selamat siang. Oh iya, selamat siang, Mbak. Silahkan komentar ya, Anda, Bapak. b u l a n saya juga p e n e l o l a t r a e l i o n Oke.、Okay. Oke.、Oh, Wah, ini tidak benar d i ketentuan kayak begini memang betul. Kita harus tidak mendukung dunia pariwisata benar.、Mm -hmm. Karena sudah kesatu termina l kedatangan kita sudah dibanding dengan negara lain, terus sangat tidak memadai、mm -hmm. suasananya, keadaannya, begitu lagi mereka keluar melihat begitu banyak. calon taksi, segala m a c a m ngelewatin mereka lagi, melihat s e m u r u h suasana yang kurang kondusif, jalannya jauh lagi, imisnya lebih d a p a n g kurang baik.、Mm -hmm. Saya rasa kebijakan ini harus di i n jauh l a n g s Pak. Oke.、Okay. Baik, terima kasih Pak Naris ya. Bapak Bobi, selamat siang. Selamat siang. Silahkan Pak Bobi. Ya, kebijakan n y a boleh-boleh aja. Cuman ya satu tadi, Bapak yang pertama itu benar, mesti di-shifting satu bus. Kayak saya turun di Sydney aja itu biasanya... Jauh sekali mau ke terminal satu lagi, misalnya saya mau connect ke Melbourne Tapi itu disediain gitu loh、hmm. Dan kita juga sebenarnya ngapain sih tuh bandara bikin kayak gitu Satu hal aja lah, itu c a l o di perantah Lalu coba mbak lihat deh kalau ke bandara Kalau mobil pejabat atau plat a p i parkir bisa sampai di mulut bandara tuh Di depan orang turunnya bisa parkir、yeah. T -t Tapi kalau misalnya kita, mobil kita aja,、yeah. misalnya kita pakai mobil agak bagus itu ya、mm. Kalau gak akan sidit n gak bakal, n gak boleh makin mbak どうしたらいいのどうしたらいいのどう m たらいいのどうしたらいいのどうし a らいいの Itu harus dibasih p e n g a h buat orang yang mau datang ini Udah barang kadang-kadang ditarik-tarik gitu loh、yeah. bayangin kalau misalnya dipersulit kayak gini lagi Itu kan mau bikin negara ini kacau、mm -hmm. nah, Gimana kita mau makmur kalau kacabala u u kayak gini Kita kan mau suruh orang datang Kita pergi aja ke negara lain Kita aja maunya nyaman kan、yeah. Oke、okay, baik, terima kasih Bapak Hari, selamat siang Siang Komentar、ini、Anda Pak? Ini contoh、uh, Raja-Rajil Saya p u a s a di sini, kamu mau apa? p e m i n t a h pusat juga nggak peduli biasa.、Hmm. Padahal kan kita canangkan d a t a n g a n wisatawan asing. Terus kalau nggak akan bisa. n a k e n a p a ya nggak bisa ya? Apakah bagian juga saya? Gak Halo Pak Masur. Iya. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Ya, silakan Pak dengan komentarnya. Ya, memang、eh, saya lihat sampai hari ini pelayanan bandara ini masih、eh, boleh dibilang semeraut. w Jadi、eh, kalau perlu segera dilakukan penataan u l a n g Kebetulan n i kami salah satu pelaku usaha yang ada di wilayah bandara Soekarno h Ata memang juga lagi menyoroti masalah pelayanan penumpang. Untuk itu kiranya disini jadi... Uh, agenda utama dari pemerintah daerah harusnya sini di Kota Tanggeran g d i n a s Pariwisata segera koordinasi atau memanggil t e m a n g k a p Angkat Sapura II nah, ini、uh, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada khususnya turis-turis asing ya yang tidak di Bandara Soekanohata jadi saya pikir segera ada、uh, kajian ulang lah k i n demikian Pak, terima kasih. Halo, selamat siang Pak Arifin. Halo, siang. Iya, silakan Pak. Nah, kalau menurut saya sih, itu mungkin udah biasa ya. Kalau orang-orang di Indonesia sini kalau membuat p e r a t u r a n itu, kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah gitu, mereka prinsipnya. Nah, nanti belakang baru ada ada yang bisa d i n e g o n e g o gitu. Tapi kalau di bandara itu menurut saya itu parah ya. Terutama mulai dari kuli-kuli dan... Orang-orang di dalamnya itu Kuli-kuli dikasih 20 ribu aja gak mau Mintanya 100 ribu Mau ribut kalau enggak Jadi saya pikir banyak sekali hal-hal yang perlu dibenahi di bandara Tidak cuma masalah yang sekarang baru timbul aja Sangat banyak Dan banyak sekali jika teman dari luar negeri Yang datang selalu dimintain duit Setiap kali pertama kali ke Indonesia Kalau udah beberapa kali datang ya mungkin udah biasa Tapi orang-orang yang baru datang kan Pasti nanya ke kita kenapa harus nyokok m a s u k kesini kan. Bikin malu aja i t u orang-orang di bandara. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arifin. Pak m u n a n d u s selamat siang. Halo. Halo Pak n o m k Saya pikir ya asosiasi itu mesti tanyakan sama kepala bandara ya. Dengan alasan apa bikin peraturan itu. Dia tuh mesti menyokong itu para wisata, betul nggak. Itu sih ada dua hal. Menghubungin bandara dengan alasan apa. Atau... alasan uang atau alasan apa lagi ya, dia dia membantu para wisata kalau begitu itu mesti dikasih uang atau dipecat saja iyalah, begitulah Pak iya baik, terima kasih、oh. Pak Monendo Bu Miti selamat siang selamat siang iya s i l a k a n Bu Mas,、uh, saya lihat ya、uh, banyak sekali ya peraturan ya,、uh, di bandara itu ya, salah satu contoh saya kebetulan baru pulang ya dari Amerika Kalau kita mau nganter,、uh, apa mau jemput nih ya, jemput di airport di,、uh, di Auckland itu mas ya, kita bisa masuk di San Francisco juga, kita bisa masuk langsung. n g Gak pakai duit loh, jemput ke depan pintunya, ke tempat barang, pengambilan barang, kita bisa masuk loh yang jemput di sini, aduh macam-macam deh. Saya disini n i h bingung mas, begitu landing di airport itu、uh, apa namanya,、uh, imigrasi yang segala m a c a m udah kerjanya n gak g bener ya. Jadi kadang-kadang kita malu dengan ini, dengan apa, teman-teman kalau dari luar negeri itu datang ke Indonesia ini, udah pelayanannya jelek, tambah lagi ini、uh, apa namanya, mesti jalan kaki ke luar. Orang kita aja ya mas, kita datang、uh, dari luar negeri begitu sampai ini yang nawarin taksi itu macam-macam. Padahal kita n gak g mau naik taksi, kayaknya dipaksain gitu. Apalagi kalau orang luar negeri ya, ditambah lagi sekarang tidak bisa lagi naik uh, apa, uh, bus pariwisata masuk. Katanya mau promosi pariwisata, bagaimana nah, sini? Makasih. Pak Amir, selamat sore. Ya, selamat sore. s i l a k a n Pak Amir. Ya,、uh, saya... setengahnya setuju ya, kenapa saya kan katakan setengah setuju, karena emang kalau bus turis itu di depan itu apa namanya, r a m a i ya, penuh itu ruangan, jadi mungkin yang dibutuhkan adalah tempat khusus, terus mungkin ya kendaraan yang itu lebih dekat gitu, tapi tidak di depan、uh, gedung parkir yang di depan itu, m e n a p a sih? Pak Niko, selamat sore selamat sore, s i l a k a n、nah, ini saya pengalaman yang ke Taiwan, ke Korea itu bus pariwisata bisa loh sampai ke depan begitu enak kita turun kemana-mana kalau kita begini n i h ketinggalan zaman kita para wisata juga kita mundur terima kasih kembali Pak Gilbert selamat sore halo silakan bapak selamat sore y ya menyedihkan ya sepuluh ya. tahun yang lalu saya juga main travel ya mengangkut Taiwan segala macam ya itu tidak ada masalah kok seharusnya kalau begini kan sama juga mematikan s p a usaha travel dan juga untuk pemasukan negara ini ini harus di apa ya tiga anti itu a t a namanya、uh, orang yang mengoperasikan bandara itu saya rasa dia tidak mengerti itu tentang travel atau tentang turis atau segala macam itu terima kasih pak Hendrik selamat sore. sore silahkan pak Hendrik ya memang ini lucu n i h bandara Ki a itu memang coba deh kalau di luar negeri, untuk yang, yang berangkat ke luar negeri masih lumayan bagus lah coba yang lokal itu kita hanya jemput aja harus masuk ke pakiran r itu juga walaupun 5 menit tetap aja 4 ribu bagaimana para wisata coba dirasikan coba taksi itu berantakan semua tetap aja n gak g ada masalah kenapa harus begitu ya karena ada ovno coba deh Kapan majunya kita? Cuma ke negara lain, khususnya gak usah jauh-jauh lah, tetangga aja. Kita buat begitu rapi, kok. Taksinya, kok, kita p a r a wisata, mereka sampai jemput di depan gerbang kita, kok jauh-jauh. Memang aneh, ginjal Indonesia, m a t a k i n Terima kasih kembali, Pak Hendrik, Pak Widodo, selamat sore. Selamat sore Bu. Silakan, ini, Bu. Katanya t a h u n k u n j u n g a n wisata ya, tapi kok malah dipersulit begitu ya. セトリマー、オピニアンバッタマ、パスディビュー、サマソレ、ブメリ、シラカンパン、ロカミ t サラソリ、パンタラン、a ニカ a インタサマ、バ a ラ、i リシナ、m ピリア、イト、モ o リア、モピル、モピル、ポシト、ミシニア、a タ k e ィ a t a n g a n u ラ t u k o r a n リ o r a n g dari l ー、a r n e g e r i gitu. Jadi kalau numpuk di Terminal ー、a t u atau dua. Itu memang terjadi hal-hal demikian gitu.、Yeah. Jadi diupayakan supaya pengaturan lalu lintasnya itu yang rapi gitu. Samping itu kalau memang bus-bus pariwisata itu bolak-balik pasti minta izin untuk uang gitu. Jadi, jadi kita minta izinnya harus bayar gitu ke Departemen Perhubungan atau ke Departemen Keangkasa Pura i t u supaya bisa masuk b i s b i s pariwisatanya itu. Jadi di dia apa namanya di,、uh, direncanakan lagi mungkin Bisa dipakai di terminal tiga, bukan di terminal dua, karena terminal dua mungkin penuh dan ada persaingan dengan bus d a m b r i atau taksi. Gitu, terima kasih. Terima kasih kembali, Pak Teddy. Selamat sore, selamat sore,、Bu. Silakan, kalau saya lihat s i situ, lah ya,、uh, Indonesia ya, bukannya tambah maju, tambah mundur. Terus, masalah dibikin, terus menghambat pembangunan, menghambat, bikin di lokasi yang tidak-tidak. アメリカ、カオセアリア、パジャバキタニトゥジョニシュ、ボカンモンボナヒナガラヤ、モンポカヤディ、リーダン、クロンボクヤコンセアリアニ。パニャスカウキブリアンギダプロヤウトゥモマジュカラキア。カオトゥリザタンカンオトマティ、リモンアルタウワン、ブランジャスオフェンネル、ヤカバジャンヤラキャキタジュガ、ヤスカラメカバフィキュリアンパ。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 Penumpang lebih cepat, efisien Bisa keluar langsung dari sana Karena kan sebenarnya kita masuk ke sana juga Masuk t o l n y a aja udah bayar sebenarnya Nah permasalahannya disini Pelayanan disana itu ternyata memang Sangat jauh dari yang diharapkan Sehingga terminal itu sudah Perlu dipikirkan kembali Untuk dikasih status bandara internasional ya. Dan yang kedua Kalau misalnya bus pariwisata itu Sebenarnya kan punya eksklusif right lah ya Untuk、e, mengambil turis-turis Dan memang Yang penting sebenarnya kalau memang harus bayar Ya bayar aja n gak g masalah gitu Tapi untuk efisiensi dan pelayanan harus ditingkatkan gitu loh Bu Tapi sekarang di bandara itu sangat aneh Kita disuruh bayar mahal, parkir juga mahal, lewat mahal Tapi servisnya n gak g ada gitu Nah jadi t ini d di a k i saya kira untuk mengapain kepentingan-kepentingan orang-orang tertentu aja gitu dan, dan tidak sangat tidak setiap kepada bayar banyak Saya kira itu Bu komentar dari saya Selamat sore Pak j o n i Selamat sore s i l a k a n 私、ね、は2時間で2時間し2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2時間で2